Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Hamdan kathiran tayyiban Mubarakan fihi Mubarakan alihi Kama yuhibu rabbuna wa yardha Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina wa mustafana Muhammad Ibn Abdullah, Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man wala Amma ba'd Akhwati filah rahmanu rahmukumullah Sebelum Kita Memulai Ada masalahan penting yang harus selalu kita ingat dan kita jaga yang kemarin pagi telah kita sampaikan tapi karena beberapa dari antum mungkin sempat hadir kita ulang membabitadgir Wadzir, fa inna dzikra tan faul muaminin. Bahwa di perintah banyak berzikir kepada Allah dan Allah mahu mereka yang banyak berzikir kepadanya. Zakhirin Allah ketiara zakhir. Adal lahulahum mabaajaron. So, mereka yang banyak berzikir kepada Allah dari laki maupun wanita. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, terkhusus zikir yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, terutama adgarum wal -layla". Begitu penting sama kita, Menulis terkait permasalahan ini kita punya imam nelayau amalul yubula murid beliau mulai nul kayim apa yang lain termasuk nak beliau maruf azkar untuk mempermudah bagi kita mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasul S.A.W yang ditentukan oleh Allah ketika Allah katakan untuk berfikir u. Wal asal, duwan wa asyiyah, awal hari, du. Peraulamak sebutkan waktu seusai sebelumnya matahari. Dan sekian banyak zikir diajarkan oleh Rasulullah Sallam Diantar atau ajarkan adalah dua ayat terakhir dari Al-Baqarah. Aman <tuh> al-Rasulu bima sila ilaihi mirabbihi wal-mu'minun. Sampai akhir ayat, Fonsurna alal kau milka firin mankora ahuma kavatahu yang membaca keduanya telah mencukupi dia. salah satu penafsiran para terkait mencukupi dirinya adalah mencukupi dia dan yang lain. Yani seandainya kita sangat sibuk banyak banyak jadual banyak ini. Paling tidaknya dua ayat ini telah kita baca. Sehingga mencukupi dari sekian mesehatkan oleh para Allah ini terus dijaga dan diamalkan dua ayat ini. Sebelum kita memulai aktivitas apapun di hari itu. Sebelum ke kantor, sebelum ke pasar, sebelum ke ladang. Sebelum kita memulai majlis, sebelum kita memulai kajian, sebelum segalanya. Kafata, kita akan dicukupi dengan dua ayat ini dari segala yang kita takuti, dari segala yang kita khawatirkan. Amalkan apa yang Rasul Sallam ajarkan, karena itu ciri ciri khas ahlu sunnah, mengamalkan dan selalu menjaga sunah-sunah rasulnya dan oleh sebab itu mereka disebut ahlussunnah. Wa faqqallaahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Formatnya bagaimana ini? Hawsia. Ikhwani rahimani wa kita masing-masing tahu dan menyadari pentingnya dakwah ilallah yang itu merupakan amalan besar tugas mulia yang diemban oleh orang-orang besar ambiya mursalin alaihimussalam dan para sahabat mereka Allah sebutkan dalam beberapa ayat tentang keutamaan ini wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila saliha. Kokala inna miminal muslimin. Siapa orangnya yang lebih baik perkataannya dari yang berdakwah kepada Allah? Pertanyaan bentuknya dari Allah Robullah Alamin yang maknanya adalah takrir penetapan dan itu lebih menuki ketika. Suatu penetapan itu dilontarkan dalam bentuk pertanyaan. Ini contohnya saja misalnya kalau kita sebagai orang tua. Atau guru atau apalah mengingatkan anak. Kita katakan, siapa yang mendidik kamu dari kecil? Ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban memang. Artinya penetapan itu dia yang mendidik. bahwa berarti tidak ada yang lebih baik tidak ada yang lebih mulia dari yang berdakwah kepada Allah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan dan dia beramal saleh wa qala innani minal muslimin dan dia Mengatakan dirinya termasuk orang yang berserah diri. Kepada Allah dengan bertauhid. Kepadanya, bertaat. Kepadanya subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan ini. Kepada Rasulnya dan umat masuk di dalamnya. Odu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan Berdakwalah kamu ke jalan Rabbmu dengan hikmah mau'izatil hasanah Waljidal billatihi ahsan Bil'ilm Kata Al-Imam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi Rahimahullah Selalu Ketika Allah sebutkan Tentang dakwah. Dinisbatkan imma, itu kepada dirinya, da'a ilallah, berdoa kepada Allah. Atau penisbatan itu kepada jalannya, sabi'lillah, sabi'lirabbik. Kepada Allah atau ke jalan Allah. Yang itu mengingatkan dan mengajari. pentingnya makna keikhlasan di dalam dakwah, Bahawa yang dia inginkan hanya wajahullah. Itu yang para ambiyak sampaikan kepada kaumnya. Ma'uridu minkum mir rizkin wa ma'uridu Manhum, aku tidak inginkan dari kalian rizki bukan balasan duniawi yang mereka inginkan. Ma'asalukum alaihi ajroh. Aku tidak menginginkan imbalan dari kalian. In uridu illa al islahah mustatat, wa mataufiqi illa billah. Yang aku inginkan hanya islah, membenahi kalian, memperbaiki kalian semampu aku bisa. Taufik hanya dari Allah swt. Diingatkan demikian dalam dakwah. Karena kata Imam Muhammad banyak dari yang berdakwah pada kenyataannya dia bukan untuk Allah, bukan kepada Allah, tetapi kepada dirinya sendiri. Dan itu tampak pada sikap tindak tanduk ucapan bahkan pada diri seseorang yang yad'u ila nafsihi yang berdakwa mengajak kepada dirinya sendiri walaydhubillah terlihat wala ta'rifan nahum filahnil qaul tampak itu pada falatazulizani dari yang terlepas pada lisannya. Dan seperti dikatakan, maafi kayabdu min fiqh. Yang ada pada dirimu, apa yang tersimpan dalam hatimu, itu akan tampak dari mulutmu. al alfat qawalibul ma'ani ucapan orang itu cermin dari apa yang tersimpan mengingatkan untuk keikhlasan dijaga selalu maka orang yang mukhlis kepada Allah tidak ia pentingkan dirinya Mau disebut orang, mau diketahui orang ataupun tidak Tidak penting bagi dia Orang mau kenal dia, tidak kenal Orang ingat jasanya, tidak ingat jasanya Tidak ada perlunya bagi dia Kalaupun dia dilupakan sama sekali jadi orang yang nasian mansia. seakan nggak ada jasanya ini orang seakan nggak ada yang tahu dia dan tidak pernah punya andil dalam dakwah nggak punya saham sama sekali karena semua itu bukan tujuan dia berdakwah makanya di dalam hadis terkait peperangan. Tapi makna keikhlasan penting di situ. Ketika Rasulullah sebutkan. Rasulullah SAW. In kana fil hirasa fahuwa fil hirasa. Wa in kana fisakah fahuwa fisakah. Kalau dia dalam hirasa. Hirasa penjagaan. Maka dia dalam penjagaan. Kalau dia fisakoh, sakoh. Sekarang namanya apa? La ilaha illallah. Uh, namanya apa kalau? Makanan, minuman ini, dapur ini. Bukan bagian uh, la ilaha illallah. semacam konsumsi atau Al-Muhim mengurusi makanan minuman, masak untuk mujahidin yang berperang maka dia di tugas itu yang Rasulullah katakan maka dia dalam penjagaan maka dia dalam uh, konsumsi Hah, Koki, okay. alangkah mahuimlah masalah, misalkan masalah ini hmm. ada dua makna yang para ulama jelaskan. Yang pertama, bahwa itu tugas besar, kalaupun tampaknya kecil, amalan besar. Walaupun itu di mata orang kecil, remeh. Ya cuman penjagaan hirosa. Ya tentunya kalau dalam peperangan kan malam, turun minum, pasukan istirahat, di camp, di perkemahannya. Nah, tidur pasti harus ada yang ronda, jaga. Nah ini dalam penjagaan dia, menjaga pasukan yang istirahat. Ya hanya itu tugasnya. Dia ditugasi itu, kamu jaga malam, nggak boleh ikut perang. Kamu ronda, ketika pasukan istirahat untuk mengumpulkan kekuatan, besok perang lagi, kamu yang ronda dan jaga kem. Nah, artinya ini tugas mulia, tugas besar, walaupun hanya jaga malam. Ada nah, pun pasukan yang lain kan tampaknya besar amalannya dibanding yang ini. Dia yang Yuba Syirul Qital, dia yang langsung perang turun medan. Kalau dulu dengan pedangnya, dengan panahnya, sekarang dengan tanknya, dengan senjatanya. Ya, atau yang satunya tadi bagian dapur, masak, minum untuk kepentingan para mujahidin. Ya, dia kerjakan ini perkara mulia. Kenapa? Karena masing-masingnya dibutuhkan oleh yang lain Atau Makna yang kedua Bahwa dia mengerjakan tugasnya Dengan sepenuh hati Dia kerjakan apa yang diamanatkan kepada dia Dengan penuh tanggung jawab Walaupun remeh di matanya mungkin Dia hanya kebagian ronda malam, atau yang ini bagian dapur tapi gak penting bagi dia untuk harus terdepan, harus ini dia kerjakan tugasnya kalau orang tidak ikhlas dia tidak akan lakukan amalan itu dengan sungguh-sungguh waduh, kita dibagi ronda apa ini? Aduh kita di bagian dapur. Kenapa? Karena namanya pasukan, bagian ini tidak akan dikenal orang. Tidak akan disebut-sebut orang. Kalau orang tidak ikhlas. Misalnya, kalau pasukan ini Allah beri kemenangan, ya. Dikuasai daerah itu Daerah Kufar misalnya Terus misalnya Siapa yang disebut-sebut orang Wah, Pasukan itu menang Pasukan ini Masya Allah Bagus Alhamdulillah Yang disebut-sebut siapa kira-kira Panglimanya Wah, Masya Allah itu pimpinannya Fulan bin Fulan Hebat pasukan itu anu Kalau sekarang misalnya bagian kavalerinya Hebat Masya Allah Ininya persenjataan mereka Dengan gagah berani mereka berperang Begitulah Gak akan ada Kemudian orangnya yang menyebut Masukan oh, itu menang itu Karena yang ronda Masya Allah Gak akan ada Yang nyebut nyebut dia gak akan Masukan oh, itu menang Karena tukang masaknya enak Masya Allah ya. Gak akan itu tiap hari kasih coto Makassar Tidak akan. Artinya dia tidak dikenal orang. Makanya itu Rasulullah besarkan. Fahuwa fi saqah. Fahuwa fil hirasa. Itu tugas besar walaupun hanya mengurusi minum, makan, mengurusi penjagaan. Dia lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab, walaupun kecil, remeh di mata orang. Orang yang ikhlas, tidak penting bagi dia, dia mau dikenal, mau disebut. Tapi orang yang di dalam dakwah tidak ada keikhlasannya, gak akan kuat menahan semua ini. Gak akan sabar. Anak ditaruh di sini, ana ditugasi ini, siapa ana, siapa saya, saya dilupakan, saya pertama yang melakukan ini, saya yang merintis, saya yang begini, saya yang begitu, nggak akan terima ketika dirinya tidak disebut. Dia tidak akan terima ketika dirinya dilupakan begitu saja. Makanya diingatkan ala imam Muhammad rahimahullah ta'ala tanpa dia sadari dalam dakwah dia berdakwah pada dirinya sendiri. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua orang yang ikhlas Yang dia pentingkan adalah dinullah Agama Allah Maka Al-khair Itu yang ingin tersampaikan Yang penting itu tersampaikan, dia ataupun yang lain itu enggak jadi permasalahan bagi dia. Alhamdulillah sudah terwakili yang lain berbicara, sudah disampaikan. Alhamdulillah enggak harus saya berbicara, enggak harus orang tahu dari saya. Bahwa saya yang ini. Nah. Ketika orang menjalankan tugas besar, amalan mulia, mereka inginkan untuk ditutupi dan tidak ingin itu dibuka, disebarluaskan ke orang lain. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, Al-Iminan al Nukta, disebutkan tentang salah seorang khalifah, saya lupa namanya. Ketika suatu ketik hari, dia hanya berdua dengan pengawalnya. Berburu, karena kegemaran dia berburu. Dan ma'ruf orang, orang kaya ini. Walhazil, sampai di tengah hutan, mereka dihadang, mereka berdua ini, dihadang oleh singa, yang meraung raung dan kelaparan. Yang nah, mau menerkam mereka. Kata Khalifah ini, amirul mu'minin, kepada Pengawalnya, kamu mau berjasa melindungi uh, Khalifahmu. Gemetar ini orang, siapa enggak gemetar ngelihat singa? La ya Amirul Mukminin, ini enggak nggak mampu dia, musinga. Ya? Kalau begitu paling tidaknya kau bisa pegang kuda Khalifahmu. Ini pegangkan kudanya, Khalifah turun. Dia keluarkan pedangnya Dia hadapi singa ini sendiri Walhasil ini itu sampai dia bunuh singa itu Mati Asyahid Selesai pulang Ke Baghdad Yang disampaikan Sepengah awal ini ada Tiga Keutamaan Amirul Mukminin yang aku nggak tahu mana masing-masingnya yang lebih lebih agung pada beliau. Pertama, keberaniannya ngadepi singa sendiri. Ini kan saja ah, luar biasa. Siapa orang berani? Hatta dia pegang senjata. Belum tentu bisa menghadapi satu. Yang kedua, keikhlasannya. Kenapa? Karena beliau tutup mulut. Enggak ada cerita, enggak ada apa. Khabar khair. Mustur. Orang kalau tidak menjaga keikhlasan sudah koar-koar dia. Wah, wow, tadi saya di hutan ada singa, saya yang ngadepi buat saya gini saya sikat dia melompat saya lesi saya begini-begini dia ceritakan ke sana kemari inilah dia tutup mulut tidak ada cerita sama sekali kedua ketiga kata si pengawalnya beliau pula tidak mencela aku tidak Menjatuhkan aku. Misalnya disebar luas, Ah, fulan cemen. Ternyata dia gak berani. Pengawal macam apa ini. Pecat dia. Oh, begini, begini, begini. Tidak. Salah satu dari tiga ini. Aku gak tahu mana yang lebih. Besar. Gak penting bagi orang-orang yang mukhlis. Untuk orang menyanjung dia, Tahu jasanya, tahu ini. Yang penting dia lillah. Dia jaga keikhlasannya. Dikenal orang, tidak dikenal, diketahui, Diakui, dilupakan. Itu tidak menjadi perhitungan sama sekali bagi dia. Sering, terkadang, kita mendapati pada diri kita hal-hal yang mencoreng keikhlasan, menodai niat kita tanpa kita sadari. ketika merasa kalau bahasa orang kita tidak diorangkan <tuh> misalnya subhanallah ada rapat ada istima bahas apalah dalam perkara dakwah kok kita saya misalnya tidak diundang tidak disertakan marah dia ngamuk sengamuk-ngamuknya itu ikhwah di sini kumpul rapat bahas ini Musawara, ini saya tidak dilibatkan, saya tidak diajak Loh siapa saya? Kenapa saya tidak dikasih di, tahu? Kenapa saya tidak diajak? Ya akhirnya berdakwah untuk siapa? Kamu diakui mereka, kamu tidak diakui kalau kamu mukhlis tidak penting bagi kamu Kamu ngasih udris, mungkin mereka lupa, terlewat mungkin karena sangat sibuknya Muhim, eh, kwanak, halal ker? Enggak penting halal yang semacam ini. Saya merasa dilangkahi. Saya merasa ini itu. Mukhlis tidak akan demikian. Dia hanya beramal untuk Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua, Barakallahu fiikum di dalam dakwah tentu banyak ibtilat, ibtalaat, cobaan, gangguan. Makanya kata Alimah Muhammad, rahimahullah Taala terkait permasalahan keempat dari surat al-Asr wa tawassab bil haqq sabar adalah as-sabr alal fi dakwah atau fi سبيل dakwah bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan gangguan dalam dakwah dan itu pasti ada wasiat luqman kepada anaknya wasbir alama asabak inna dalika min azmil umur, pasti dicoba para Alaihi alaihimussalam contoh toladan bagi kita bagaimana mereka diganggu, disakiti lisan fisik Musa alaihis salam dikata-katai oleh kaumnya, padahal jasanya kita lihat kalau aljaz dari jasa, didakwai, dinasehati, dibenahi ini itu, melalui beliau diselamatkan umatnya dari Fir'aun dan kekejamannya. Sudah seperti itu? Banyak sekali sudah. Jazanya Nabi Musa salam Berapa kali Allah kisahkan dalam Quran. Tapi lihat balasannya kaumnya. Ada saja. Mereka kalau mandi bersama-sama. Bani Israel ini. Jadi satu sudah di sungai. Nabi Musa orang terhormat. Tidak mau. Beliau kalau mandi sendiri menjauh. Tidak ada yang melihat. Mandi di sana. Tidak lepas dari mulut kaumnya. Itu Musa. Tidak mau mandi sama kita. Karena cacat tubuhnya. Banyak belangnya. Banyak penyakitnya kulit. Begini, begini, begini, begini. begini. Disakiti. Makanya Allah ingatkan, Allah takunu, Allah takunu kaladinaa daum Musa, fabarrah Allahumma Qalu akna'inda Allahi wajihah. Sampai Allah tunjukkan kepada mereka hadis di Muslim Aruf, masa ketika beliau mandi pakaiannya taruh di batu lari batu ini, bawa pakaiannya Musa dikejar sama Nabi Musa. Ngelewati kaumnya yang sedang mandi. Sehingga Allah inginkan, Allah kehendaki untuk dilihat oleh mereka. Ternyata sempurna ciptaannya. Allah yang bela. Allah yang sucikan. Gangguan pasti ada. Siapa Nabi yang tidak diganggu kaumnya? Isa seperti itu, Alaihis Salam. Bahkan ada yang digergaji, ada yang disisir besi kepalanya, dibunuh. Rasulullah Sallam sendiri kita tahu bagaimana sirah perjalanan dakwah beliau, sabar. Wa ma'utiya ahadun. Aussaq minas sabr. Tidak ada pemberian yang lebih luas dari kesabaran. Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis wasabru is dia asabr dia dia itu cahaya. Tapi perhatikan. Rasulullah tidak katakan bahwa subrurnur, tapi yang Rasulullah, Rasulullah katakan dia apa bedanya dia jamak dari zau itu cahaya terang menerangi, tetapi ada di dalamnya panas. Makanya matahari, dikatakan dalam bahasa Arab, dia terang tapi panas. Panas kan matahari, siang, bolong kamu berdiri di jalan, kepanasan. Rasul katakan kesabaran itu bercahaya, menerangi, kolbu, menerangi hidupmu, tapi dia panas, berat. Butuh orang-orang besar Untuk menghiasi dirinya dengan sober Jika ada padanya keikhlasan Jika ada padanya sober Maka perkara besar Di matanya kecil Ringan. Walaupun berat. Orang yang tidak ada keikhlasannya, tidak ada kesabarannya, perkara kecil, besar. Perkara ringan, berat sekali bagi dia. Kata al Mutanabbi, Mutanabbi Muta Nabi ma'ruf syair, fihi ma'fihi, tapi yang Diinginkan para ulama dari ucapan dia ini. Wajazumu fi ain al-saghir al-sagairu, wajazhur fi ain al-ghaizim Di mata orang yang kecil. Orang yang kerdil mentalnya akan besar perkara-perkara kecil. Tapi di mata orang besar akan kecil perkara-perkara besar. Kalau orang itu kecil, bukan fisiknya, tapi mentalnya, kejiwaannya, jiwa yang kecil, Perkara kecil jadi besar bagi dia. Hmm. Baik itu yang keluar dari dia. Dia nyumbang misalnya air satu kerdus. Aqua. Kecil. paling berapa? 20 ribu kah satu karton? Yang dia sebarkan. Wah, anak berjasa besar. Air minumnya dari saya itu. Nah, saya nyumbang satu karton. Air minum. Wah, untuk minum begini, begini, begini. Perkara kecil di mata dia sesuatu yang besar. Baru kecil yang dia lakukan. Tapi dia merasa sudah melakukan sesuatu yang... Fien. Atau ketika kemudian... <tuh> sesuatu yang menimpa dia... Kecil subhanallah... Ringan sebetulnya... Omongan yang tidak sengaja... Atau ini itu... Walhasil... Sampai di telinga dia. Fulan berkata begini, Fulan, ini, itu. Tapi karena dia dasar orang kecil, Urusan kecil itu bagi dia besar. Kenapa Fulan berkata begini? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya tidak terima begini, begini, begini. Marah dia Perkara kecil Satu kata Yang menyinggung perasaannya Dia sudah kalap Ini orang kecil Tapi orang besar Yang besar Di mata dia kecil Semuanya dari dia. Dari dia segalanya. Ini dia son sistem misalnya dia yang sewa. Konsumsi makan dia yang atur. Ini dia yang pending. Ini dia yang lakukan. Ini dia. Tapi dia tutup mulut. Bahkan kalau mungkin... Di ini, di Ya Allah, belum seberapa. Baru cuma segitu yang saya bisa bantu. Padahal besar. Tapi di mata dia barang kecil. Bukan kecil dia remehkan, tapi seperti tadi. Dia merasa belum apa-apa. As-Syeikh As Mukbil rahimahullahu ta'ala ketika beliau Mau meninggal dunia. Mendekati ajalnya. Menangis. Ketika ditanya. Kenapa kau menangis? oleh Anaknya Ummu Abdullah. Kata beliau. Bagaimana aku tidak menangis? Yang aku tangisi. Apa yang aku sudah berikan. Untuk dakwah ini. Aku belum berikan apa-apa. Ana mada qoddam tulid da'wah. Apa, -apa. apa sumbangsi yang aku berikan untuk da'wah? Nangis beliau. Sementara ajalku sudah semakin dekat. Padahal Masya Allah. Mujadid da'wah fid diaril yaman. rahmatullahi alaihi. Pberapa besar jasa beliau. Yaman yang semula tenggelam dalam bid'ah, dalam syirik, dalam ini jahil. Allah hidupkan melalui beliau sunnah wa tauhid. Tiap beliau ucapkan Rahimahullah, kecil di mata orang yang besar perkara-perkara besar atau sesuatu yang menimpa dia, suatu yang itu menyakitkan dia, mengganggu dia. Tapi kecil bagi dia. Nah, ini seperti sesuatu yang teranggap tidak pernah terjadi, sesuatu yang tidak pernah dia dengar. Padahal perkara besar. Al Sheikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala Wa Ru'ah Pernah di majlis beliau Atau di rumah beliau Ada dua orang Dua ikhwah Cekcok Selisih mereka Dan tajam sekali perselisihannya Ini kan ada perselisihan di negeri mereka Antum yang bilang begini. Gak bisa. Antum yang duluan bilang gini. Eh dari mana? Antum tahu. Aku dikabari fulan. Ana dengar rekamannya. Antum bilang begini. Antum katakan Ana begini. Cekcok dia. Oh, Marah. Kata Syekh menasehati mereka. Orang-orang seperti kalian begini urusannya ana antum bilang begini ana katanya begini ana dengar fulan ana dengar dari fulan antum berkata begini antum katakan ana seperti ini ana ana ana bagaimana diharapkan kalian akan mengemban dakwah bagaimana diharapkan antum bisa mempersatukan umat Entara urusan-urusan gini. Juga belum tentu benarnya. Nah, anak dengar dari fulan. katanya fulan. Antum bicara begini. Antum bilang anak seperti ini. begitu. Keif antum akan mengemban dakwah yang begitu berat. Tugas agung. Wallahi kata beliau. Ana uksimu billah. Aku bersumpah. Dengan nama Allah, kalau seandainya dari kalian membunuh anakku, anak kandung yang sangat dicintai, disayangi. Kalian bunuh, lalu kalian bertobat, bersungguh-sungguh kepada Allah, taubatan nasuh dengan syarat-syaratnya. Wallahi tidak ada permasalahan antaraku dengan dia enggak ada dendam, enggak ada sisa sesuatu yang janggal di dalam hatiku selesai, sudah ini bertobat kepada Allah ini itu bertobatan nasuhah bagi orang besar perkara besar, kecil dan Dakwah tidak akan bisa dibawa oleh orang-orang kecil. Ambiya, mursalin orang-orang besar. Dan Allah maha tahu, di mana risalah itu Allah berikan. Wallahu ya'lamu haithu yaj'alu risalatah. Orang-orang berjiwa besar. Ya karena akan menghadapi banyak hal begini. Cobaan, cobaan. Adanya ketika orang berkumpul, bersama, berjalan, pasti ada gesekan. Pasti. Tahu ternyata, oh, wataknya fulan ternyata begini. Sifatnya ternyata begitu, karena ada kedekatan, karena terus sering ada hubungan, ya pasti ada gesekan. Kalau itu bukan orang besar, gak akan bisa menghadapi, gak sabar. perlu adanya as-sabr kita masing-masing semua kita berupaya untuk mendidik diri kita untuk selalu sabar dan itu seperti lafadznya sabar maknanya imsak menahan makanya puasa Ramadan disebut syahrus sabr kamu ingin makan nafsu enak ini di depan makanan tapi kamu tahan asal nafsumu besar As sabr, kata Imam Syafi'i rahimahullah. As sabr, mithlus siber. Sabar itu seperti siber, atau siber. Jadam, nanti jadam. Jadam itu getah dari satu pohon, adanya di Arab sana. Puaidnya, minta ampun, biasa dipakai orang Arab untuk alternatif pengobatan, terutama gangguan perut, maha ini puaid yang masya Allah, jangan kamu makan, jangan kamu kamu cicipi begini, kamu belum makan, kamu pegang gini, kamu hirup, itu puitnya sudah masuk ke sini, betul pahit yang luar biasa Kata Imam Syafi'i mithlu as-sabr murrun rasanya pahit minta ampun wa awaqibuhu ahla minal 'asali tapi hasil dampaknya lebih manis dari madu as-sabr pahit Berat, dongkol kamu, jengkel, sakit hati, ini itu diperlakukan tidak seperti yang kamu kehendaki, tapi sabar. hasil yang kamu dapati akan lebih manis dari madu. Yang ketiga, dalam dakwah pula dituntut bukan hanya ilmu tidak cukup. Hanya ilmu yang diajarkan Tetapi jiwa terbiah sebagai murabbi, pendidik. Allah sebutkan, Walakin kunu rabbaniin Bima kuntum tu'allimuna alkitab, Wa bima kuntum tadurusun, tarbiyah ilmu gampang walaupun sulit gampang semua orang bisa pelajarinya hatta kafir bisa belajarnya ada di kitab ini baru oh, ini hukumnya ini begini begini ilmu musythariqin orang-orang orientalis pun Muasai ilmu mustola ilmu hadis bisa dipelajari Pong itu teori, ilmu. Gampang. Tetapi yang jadi permasalahan terbiah. Pendidikan, mendidik. Mengajari, membimbing ikhwahnya, umatnya. Ini yang tidak dimiliki oleh setiap Orang yang punya ilmu. Jika tarbiyah ini ada, maka dia akan mendidik mereka ilmu dan amalan sekaligus. Akhlak. Sehingga beriringan Ilmu bertambah, akhlak pun semakin baik, dibenahi amal solehnya, terbihan. Mana yang maslahat untuk dakwah? Apakah sekiranya ini berguna dalam dakwah atau seperti apa? Penting. Kalau tidak, akan banyak merusak di dalam dakwah. Dalam keadaan dia punya ilmu. Hmm. Mungkin bahkan ilmunya lebih tinggi. Dari yang lain, tapi tidak memiliki jiwa terbiah, bukan murabbi. contoh bagaimana ketika tarbiyah ini tidak ada di satu daerah di situ ada dua ustaz ustaznya ada dua supaya tidak tegan wal hasil yang satu berpendapat menguatkan atau dianggap ini yang lebih rajeh pendapat cumhur di situ ada Syekh Ibnu ada Syekh Utsaimin dan yang lain rahimahumullah yang menguatkan bolehnya i'tikaf di selain tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjidil aqsa. Masjid Al-Aqsa. Masjid Jami' yang penting buat salat lima waktu, Jumat, nah. Jadi dia yang dia amalkan yang satu la, dia menguatkan, dia baca dalil-dalil Sheikh Nasir, Al-Albani bersama beberapa ulama yang lain. Mengatakan la itikaf hanya boleh di tiga masjid. Perkara ilmiah kan? Labas. yamshi msih. masalah. Antum kuatkan yang ini, ilmu yang sampai ke antum. Antum anggap ini yang lebih kuat dengan dalil yang dipakai. Paparkan dan Syekh Nasir siapa beliau Imam besar, nggak masalah ambil dan amalkan. Nah terima ini pun saudara kita dan bersama dia ulama ulama besar. Sheikh Benbas, boleh dengan dia lebih yakin lebih mantap dengan dalil dalil yang dibawakan Penjelasannya begini begini begini amalkan selesai. Nah tarimak, tapi lihat ketika terbiyah tidak ada, datang Ramadan sepuluh terakhir, ini yang menguatkan buleh, itikaf di masjid Makhat bersama beberapa ehwa yang lain yang ikut ini dijelaskan begini ya akhir, tak itikaf sepuluh terakhir masuk. Taib berjalan di tengah-tengah itikaf, tanggal 23-24. begitu. Salah satu dari ikhwa yang itikaf ini, anaknya sakit di rumah. Jadi dia tidak bisa keluar, itikaf. Dia minta tolong ke ikhwa yang ikut ini, hamba Allah ini. Yang menguatkan tidak boleh itikaf Di selain Tiga masjid Tolong anak-anak sakit Antarkan ke dokter, bawa ke rumah sakit Tanya ke ustadnya Ustaz Ini fulan Anaknya sakit Saya diminta ta'awun Untuk Pengobatannya antar Bagaimana saya tidak boleh Wala ta'awun alal al ismi udwan. So Nah, itu itikaf itikaf batil. Nah. Tidak sah itikaf di selain tiga masjid. Ui dalil-dalilnya, ilmu ada dia keluar dalil-dalilnya ayat hadis penjelasan aima ulama. Tak boleh tahun dengan orang yang melakukan kebatilan. Walau ada Taib. Mereka namanya etikaf Butuh makan, butuh ini Kita diminta ta'awunnya Untuk memasakkan, untuk ini Ngantar ini, tidak boleh Wala ta'awunu wa alal idmi waluduan Beginikah terbiah? Kau didikkan semacam ini Kepada anak-anakmu, teman-temanmu Saudara-saudaramu Kalau jiwa terbiah ada Tidak demikian dia ya, dikatakan ya ikhwan barakallahu fikum ini perselisihan para a'immah wa ulama, mereka saudara-saudara kita, ikhwah kita. Ini ya, mereka menganggap ini lebih kuat bersama mereka ulama-ulama kita juga. Syekh bin Bas, siapa beliau, Syekh Utsaimin siapa beliau, Syekh Fauzan dan banyak a'immah, banyak fukaha. Jadi ya, kita hormati mereka ambil pendapat itu dengan dalil-dalil yang ada kita membantu tahu apa yang bisa mereka butuhkan walaupun kita menganggap itikaf hanya boleh di tiga masjid tapi yang bisa kita bantu kita bantu mereka butuh makan itikaf kita masakkan kita antar ya Allah ini anaknya sakit antar ke dokter ini terbiya yang enggak ada diketahui banyak kasus macam ini Di daerahnya misalnya Ustadznya Mengamalkan ini atau Dengan dalil yang dia ketahui Dia sampaikan Dia sebarkan Oh itu gak benar Begini, begini, gak bisa Ini saya dapati Dari syekh saya begini, begitu Dia bicarakan, dia sampaikan ke keumuman ikhwa. Itu gak benar itu begini-begini. Tarbiyah yang gak ada. Kalau ada dia datangi. Ya Allah yang anda tahu Ustaz. Yang sepanjang anda pelajari, yang anda dapati. Misalnya hadis ini dilemahkan oleh syekh Fulan, Alim Fulan, karena begini pembahasan ilmiah labas, faddal. Kita diskusikan, kita dudukkan. Nah, di luar pun kamu sampaikan dengan cara tarbiyah, murabbi. Bagaimana Ustaz? Tentang ini. Allah ya yang sebatas saya tahu bahwa ini hadis dilemahkan, misalnya terkait apa begitu. Begini begini penjelasannya karena begini, tapi ya di sisi lain kita menghormati Karena Ustadz itu Ustadz kita, saudara kita, fulan Hata-kata-kata -hata penyampaian Dijaga, ini yang murabbi Ustadz kita, fulan Akhuna fulan, akhuna uh, ya Beliau mengikuti penjelasan alim fulan begini Lebih tampak kepada beliau Hasannya, begini-begini Nah. Para ulama pun demikian Dijaga Murabi nah. Hal-hal yang semacam ini Yang perlu dijaga Adanya Sifat Terbiah Tidak cukup ilmu ilmu mungkin kamu punya. Mungkin bahkan lebih dari yang lain-lainnya, tingkat keilmiahan yang kamu ada. Tetapi tarbiyah mendidikkah cara kamu seperti ini. Mendidik mereka untuk menjadi seorang salafi sunni yang berakhlak sunni yang Mengerti adab-adab, ilmu. Mereka perlu terbiah. Ajak, didik, ajarkan padanya. Begini, begini, begini. Gak hanya ilmu, warakallahu. Terbiah. Dalam dakwah. Sangat besar, peranannya sangat penting. Diarahkan, dibimbing, ini begini, ini begitu. Jangan seperti ini, jangan seperti itu. Bahagal. Tanpa jiwa terbiaya ini. Akan merusak jauh lebih besar daripada dia. Akan membenahi. Di atas ilmu bahkan. Dalam keadaan dia berilmu, bukan orang jahil. Ya, tapi merusak. Perseteruan, permusuhan, ini kebencian yang sangat. Ini ya Karena memang pendidikan yang jelek yang ditanamkan kepada mereka. Kebanyakan dari mereka tinggal mendengar dan mengikuti seperti apa Nah, di situ pentingnya tarbiyah dari seorang dai, dari seorang alim tarbiyah lihat para ulama kita Mas Syekh kita Ketika ahlul bid'ah haddadi'in mendapati kesalahan-kesalahan para ulama' yang terdahulu. Merasa dapat angin besar. Ibnu Hajar ternyata begini-begini takwil sifat. sifat sifat Allah. Dia selewengkan, dia simpang siurkan. Nawawi ada kesufi-sufiannya begini, begini, begini. Fulan, fulan, fulan begini. <tuh> Habis. Yansifuhum nasfa. Tidak ada sisa sudah. Mobtadik dal sudah. Sesat. Nawawi, hafid. Bakar buku-bukunya. Tidak boleh mendoakan rahmat kepada mereka. Rahimahullah. Tidak boleh. Dengan itu kamu telah membantu untuk menyebarkan beda'ah. Aqut a'ana ala hadmid islam. Dengan itu kamu membantu untuk menghancurkan islam. Cuhal. <tuh> Orang-orang jahil tapi lihat para ulama masyayikh semua kesalahan mereka kesalahan tidak dibungki dibantah secara ilmiah tolak tidak diterima itu dari mereka tapi untuk dijatuhkan sama sekali tidak tarbiyah diajarkan mereka berkhidmat besar kepada Islam dan kitab-kitabnya khidmat kepada sunnah yang luar biasa. Dan bukan hanya itu. Para ulama sunnah. Dari zaman. Yang mereka lebih cemburu terhadap dakwah, terhadap sunnah. Yang datang setelah Nawawi, setelah Hafid. Sekian banyak ulama. Termasuk a'imatul dakwah, najdiyah. Muhammad bin Abdul Wahab anak keturunannya Sulaiman Abdullah Abdullahi Hasan dan yang lain-lainnya para ulama besar mereka baca Syarah Muslim Nawawi mereka baca Fathul Bari mereka baca mereka tahu tapi tidak ada yang kemudian mencerca habis-habisan buang ilmu warisan Hafidz ataupun Nawawi. Makanya kata Syekh tidak semua diam itu berarti tamyi Para ulama semua diam tidak berarti kemudian mereka yaskut an mungkar. Tidak berarti mereka diam dari kemungkaran yang dicela. Dijaga Martabat para ulama. Orang-orang yang diketahui khidmatnya besar terhadap sunnah. Kita bertolak dan kepada para ulama yang sebelum kita. Para imam. Dan ini yang diajarkan kepada kita umatnya. Kesalahan dibantah. Tetap. Tolak. Tapi makanan mereka tetap dijaga, terbia diajarkan kepada umat dan hal-hal yang serupa dengan ini diperlukan selalu adanya terbia di dalam dakwah jiwa Sebagai seorang murobi. Punya rasa tanggung jawab. Ana. Sebagai murobi. Saya ini sebagai pendidik. Bukan hanya sekedar pengajar ilmu. Ini mendidik. Gampangannya kayak guru di kelas. Kalau dia hanya ngajar ilmu ya sudah. Dia masuk kelas ngajar. Satu tambah satu, dua, ini itu, itu, papan tulis, kurikulum dia ajarkan. Baik, anak sudah ngajar ilmu. Anak mau kelai, mau ngumpat, mau ini, tahu waktu terserah. Tapi kalau guru itu murabbi, lah. Lebih penting bahkan dari sekedar ilmu yang dia ajarkan. Sini, kenapa kamu ngumpat? Nah itu... Ustad, pulang, begini-begini, ganggu saya. Gak boleh, haram, dosa, lisan, dijaga, begini-begini. Didamaikan sini, kenapa kamu ganggu temanmu, begini-begini. Murobbi. Ngajari mereka. Pulang, kenapa kamu begini? Kenapa bukumu mana? Kenapa kau tidak tulis? Kenapa begini? Murobbi saya mukbil, ulama besar yang seperti itu kalau beliau mengajar nama hadithana fulan begini, hadith begini, begini di tengah beliau mengajar, beliau sambil memperhatikan murid-muridnya ah fulan, ayna daftaruka anak bukumu, buku tulis itu lupa saya, ah mayam bagi akhi, ya, khi gak pantas, gak boleh bawa, pisau harus kau bawa gak boleh, insyaAllah saya ada sana fulan sambil bilang lihat. Fulan naik naik kitab Mana kitabmu? Kenapa kamu tidak bawa? Ya <laughs> Hanusheh lupa atau apa? Kini belum punya. Maya sulohiyaki. Bawa begini. Ini sambil mengajar. Sambil dia perhatikan. Mana kitabmu? Mana tulisan? Kenapa kamu tidak nulis? Nanti ada anak. Namanya anak kecil. Guyon gini ya, Fulan takillah ismag la talab. Jangan kamu main-main gini. Dengarkan kajian pelajaran gini. Bahagia. Murobbi. Enggak sekedar ilmu dia sampaikan, beres. Selesai. Ah, yang penting anak sudah mengajar. Yang penting anak sudah mengajarkan ilmu selesai. Tak. Lah. Bukan-bukan hanya itu. Beliau keliling, beliau masuk. Apa problemnya ini? Apa masalahnya itu? Syekh Nasir Al-Albani Rahimahullah Ketika beliau di jamiah Islaminya Hampir beliau tidak ada Waktu istirahat Waktu Istirahat itu setengah jam Setengah 10 sampai jam 10 Itu digunakan Untuk duduk Majlas Bersama tulabul ilm Tanya jawab Ini Dekat dengan mereka Sampai beliau ada kitabnya kan Ma'ruf as'ilah jami'ah Belum lagi nanti Kadang beliau datang Dipanggil, diundang Di kamar apa Asramanya ini itulah, Dekat Ini punya masyakil Ini punya Perlu tarbiyah, perlu dibimbing mereka Walhasil, seperti itu yang kita ketahui dari aima dan para ulama adawah mereka mengajarkan ilmu, mereka mengajarkan amal mal saaleh, mereka mendidik akhlak murabi. Tidak hanya ilmu, tidak akan cukup hanya ilmu yang kamu ajarkan. Tapi lihat apakah bermanfaat membawa kemaslahatan dalam dakwah, ataukah itu akan mematorotkan dan merusak dakwah? Perhitungkan semuanya terbia. Kamu ajarkan itu kepada mereka. Ini sudah jam. Mana jamnya? Masjid sebesar ini gak ada masjid jam. Tengah tujuh. Sampai jam berapa memang? <laughs> Hah? Sudah? Nah. Insya Allah yang ringkas itu bermanfaat untuk kita semua Wah, faham. Bismillah. Tak hebel Sebelumnya mungkin ada yang perlu dibenahi. Yang diundang bukan Syekh Arafat. Tetapi Ruzaiq Al-Qurashi. Hmm. Uh, barakallahu Fikm. Terkait dakwah. Mungkin sedikit banyak telah kita singgung Bahwa dia sangat membutuhkan bimbingan Dari para ulama besar Dari para masyaih Yang masyhur dan ma'ruf Perjuangannya di dalam dakwah dan menghadapi berbagai macam fitnah dan batil ulama-ulama besar, semacam Syekh Robi, Syekh Khudid nah, agar kemudian dakwah ini barokah dan membawa kemaslahatan untuk kita semua termasuk dalam hal ini adalah mengundang mendatangkan orang-orang tertentu untuk berdakwah, dauro di sini. Jahatnya dari tadi Anda taruh di sini tidak ada sandaran. <tik> Diposisikan di tengah. Jadi kosong sana. Khair eh, insyaallah. Nah. Karena kita tidak tahu barakallahi. Kebanyakan. Orang yang dari luar sana seperti apa sepak terjang mereka, seperti apa sikap-sikap eh, mereka dalam menghadapi banyak fitnah, pantas atau tidak eh, orang ini dipercayakan kepadanya, tak, mahu sahal, mahu haiyin, Karena bukan perkara remeh. Diundang, didatangkan, diberi kursi, didudukkan sebagai posisi seorang alim, daurah mengajar, akan menjadi rujukan bagi sekian banyak ikhwah, dianggap sebagai ulama besar, begini bukan perkara kecil. Sementara kita tidak tahu menau tentang keberadaannya, makanya tidak cukup hanya bermodal dia seorang ahlu sunnah dia sebagai seorang salafi nggak cukup. Nah, kita tahu misalnya yang kita yakini fulan salafi baik pada dirinya, tapi untuk kemudian di berikan kepercayaan dakwah da'urah, ilmu padanya siapa yang kemudian menjadikan rekomendasi untuknya jangankan itu yang seperti itu dalam skup kecil saja dalam skup kecil kita misalnya antum mau bikin da'urah. antum mau undang ustadz fulan ini kalau kemudian Antum gak kenal Tidak tahu siapa ini Antum konsultasi kan pasti Tanya ini kita mau undang fulan Dari daerah situ Bagaimana Ustadz Kamu tanya Ustadz yang Istilahnya yang senior Yang lebih tahu lama banyak Bagaimana dia Sikapnya bagus dia insya Allah Begini-begini Berhati-hati Karena kita gak tahu semuanya Dan gak paham seperti apa Makanya, walhamdulillah, ikhwah kita para asatida, ahlu sunnah, tidaklah kita melangkahkan kaki dalam setiap daurah kita, kecuali dengan musyawarah dan bimbingan para masyayah ulama kita. Konsultasi dengan Syekh Robi. Dengan Syekh Hubeid, Syekh Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi. Bagaimana Fulan? Bagaimana Alan? Al Tahun ini kita mau datangkan Fulan. Bagaimana ini itu? Jangan. Jangan ini. Nah, undang ini. Fulan sama ini. Itu semua atas nasihat masyarakat. Bukan kita yang tunjuk. Bukan semau kita nyomot. Ada da'i waduh orang alim di sana gini ya Allah undang panggil siapa makanya perlu kejujuran ketika kita mengatakan para ulama besar sebagai marja'iyah sebagai tempat kita rujuk mana kejujurannya kebenarannya betulkah mereka dijadikan rujukan tempat tanya ini seperti misalnya Dhul Akmal ini Tidak ada yang dia tanya untuk mendatangkan Ruzek al atau yang bersamanya yang lain Tanya ke siapa dia untuk kemudian Merekomendasi dia boleh diundang Datang untuk daura Ada mulamak besar Yang jauh di atas kita Keilmuannya, ininya. Tanya. Boleh tidak? Pantas atau enggak? Lebih dari itu semua, berkait Abdul Akmal memang orangnya mufsid fid da'wah. Ayamah ifsad. Sangat-sangat merusak dakwah Dan itu... Ma'ruf terutama Bagi ihwa yang Tinggal dekat sana di Sumatera Sekitar Rio atau Yang dekat-dekat dengannya Bagaimana Pengerusakan terhadap dakwah Yang dia lakukan dengan tutur katanya Dan amalannya Merusak dakwah Berapa kali ditolak di kecam dilarang oleh masyarakat gara-gara sikap dan perbuatannya bagaimana di majelis umum masjid ini masjid orang bukan masjid dia juga masjid umum seperti ini di perkampungan banyak begini awam kadang mendengar orang-orang tua begini gitu nanti ada yang apa begitu melakukan pelanggaran atau apalah yang jelek gitu eh, Kadang pakai bahasa Minang dia. Kamu ini nah, Iblis kamu. Oh, Dajjal kamu. Ini, ini Di depan orang awam. Nah, mereka akan menilai Ini dakwa model apa ini. Mana akhlak. Mana ini. Orang tua. Tua sekali. Kadang berbicara sesuatu yang ya, Mungkin enggak baik. Tapi kemudian dia katakan, diam kamu, kamu nggak punya ilmu, nggak pantas kamu bilang begini. Di kamu kamu kan ini orang tua, kalau bahasa sana ang, ang begini, ang kok, ang begini, ini, begini, begini. Ba ang, nah. sampai dia katakan sambil afuan ngasih contoh kaki itu diangkat begini otakmu di sini. Nah, ya seperti ini dakwah. Taruh itu omongan jelek sudah, omongan yang sangat mungkar dan ini. Tapi begitu kamu cara membantahnya, mana terbia? Orang kan menilai, orang melihat. Khusus nah. seperti ini bagaimana dipercayakan dakwah padanya? Belum lagi gazab Pendusta Bagaimana bisa dipercayakan dakwa padanya Dan sekian banyak kedustaan Sudah dari dia Kalau dalam Muamalah sehari-hari Saja jelek Orang akan Pobi Untuk bermuamalah dengan dia Apalagi kalau itu Atas nama dakwah. Dan itu sekian banyak korban Yang kecewa Dengan dia di Perawang misalnya Salah satu kasus yang Terjadi Besar Ada kres Antara dia dengan mereka Akmal menginginkan Bubarkan madrosa kalian ini Madrosa yang berjalan dengan kurikulum Depak atau apa, macam al Madinah begitu, yang Ikhwa ini mempertahankan. Semula mereka satu. Nah. E, kita tanyakan ke ulama, Ustad. Kalau ada fatwa dari para ulama, ya kita akan berubah. Nah. Nggak akan ada ulama yang membenarkan kalian. Ulama sama seperti saya semua Mengingkari, tidak boleh macam ini nah, Kita tanyakan Ustaz Begini, begini, begini Tidak akan ada Kalau ada ulama yang membenarkan Cara kalian ini Ana yang pertama di depan sendiri mendukung kalian Aku yang paling Di depan mendukung kalian Disusunlah pertanyaan Karena dia mau umroh waktu itu eh, Walhasil disusun nah, Kita tidak sedang membahas Permasalahan madrasa itu Karena itu butuh pembahasan lain Tapi kita sedang membahas kedustaan Dula akmal Walhasil ya Umroh Dibawa ini pertanyaan Umroh Sampai selesai Umroh pulang dia Dia akan pada menunggu Isyel khabar Bang, nah, ke okay, Ustaz bagaimana? Ndak ada ketemu ulama. Ndak ketemu sama masyayikh Siapa salah satu untuk kemudian ditanyakan pertanyaan kita kemarin untuk kita tahu seperti apa. Enggak ada. Ustaz ndak ada ketemu masyayikh, masyayikh pada sibuk. Enggak ada yang bisa kita temui. Ya itu, istilahnya khabar khair, husnuz zhon, itu mungkin karena Mas saya sibuk, ulama tak bisa ditemui saat itu. Gini, mereka tunggu, jalan waktu berjalan berjalan berjalan, berjalan sampai daurah Bantul, ketemu dengan seorang ehwal nah, ceritamu oh, antem yang dari Perawang, masya Allah, iya saya ubed bilang begini-begini, loh dari mana loh, mana punya rekamannya, bahkan ada tulisannya. Nah ditranskrip mana ditunjukkan ini rekamannya ini tulisannya ditranskrip begini begini dibawa pulang wow. jadi ternyata waktu umroh itu dia ketemu dengan Syekh Ubed Akmal ini dan terjadi dialog tanya jawab dan syekh intinya tadi yang kita sebut kita sedang membahas ini inti jawaban itu syekh membolehkan Cara pendidikan mahat yang seperti mereka lakukan. Kan mereka tulis. Dengan kesepakatan mereka berdua. Ya akmal ya fihak, perawang. Begini pertanyaannya. Dan itu dibolehkan oleh sheikh. Berarti ada fatwa sekarang dari sheikh Ubaid. Apa dia bilang tadi? Aku yang terdepan bersama kalian. Satu. Kedua, tidak ada sheikh. Enggak ada ketemu dengan para ulama. Mereka sibuk begini-begini. Ditunjukkan ke dia. Marah-marah dia. Dapat dari mana kalian? Itu Mata ma'ruf di kanan ini. Rajul Gadzab. Pendusta. Dalam nama dakwah. Mufsid. Wakadzab. Dalam dakwah. Bagaimana bisa diharapkan? Orang-orang seperti ini yang. Syekh atau para masyaih me... Mengingatkan untuk Kita berhati-hati terhadapnya Sheikh Bukhari pun mengatakan Sayyik Jelek ini orang Allahul Musta'an Yang jelas Ya He... Akhuna Al-Ustaz Muhammad Syawid, Hafidahullah menjawab pertanyaan yang disebutkan. Ya, mungkin dari sisi karena belum adanya atau tidak kita ketahui para ulama mentazkiah atau merekomendasikan untuk eh, mendatangkan orang yang bersangkutan, atau kemudian mendatangi majelisnya. Nah, Syekh Ubayd sendiri, jangankan orang-orang yang seperti itu, Syekh Ubayd sendiri beliau katakan, "Ya abna'i, nahnu ma ajbarnā ayy aḥād yāti ilā Kita sendiri tidak memaksa orang mau datang ke daurah kita, ke majlis kita. Artinya sekali berbeliau ulama besar, imam, didawa, bel ilm, yang mau datang ahlan uzahlan hayyakallah. Yang tidak mau datang yang sudah urusan dia. Warahmatullahi kita terkait dengan sesi pertama nanti jam berapa? <SILENCIO> Hah? <SILENCIO> Hah? Jam sembilan. <SILENCIO> ah. Ini jam berapa sudah? <SILENCIO> jam tujuh. <SILENCIO> Bagaimana jadi? Hah? Ya terserah antum bagaimana. <laughs> Akhirnya kayak orang kelayi nggak jadi kelayi. <laughs> Satu orang mau berkelai. berani nggak? Berani? Sudah kau cari tempat. Nggak bisa. Kita yang cari tempat di mana? Nggak. Ente yang cari tempat. Sibuk cekcok cari tempat kelayinya nggak jadi jadi. <laughs> terserah antum tentukan lah antum terserah tentukan kapan keputusannya. <tik> Allah merestan. Aa ya ke Hah? Dimulainya. Ini diselesaikan. Gitu. Ya kfi. حياكم الله نسال وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والصلاة والسلام على